ご視聴ありがとうございました。 Pak s u a d i selalu pagi. Silahkan Bapak. Mengenai perbedaan harga itu m i s a l dari antara p r o d u s e n dan juga konsumen itu, itu bisa saja disamaratakan. Misalnya ratusan tahun yang lalu, penjajah juga sudah membuat rata semua harga-harga barang di seluruh negeri ini. Misalnya dulu kan ada istilahnya lima perusahaan besar yang menangani distribusi di Indonesia, namanya Big, The Big Five. Yaitu misalnya kayak Linde t a p e r 私たちはエレクトロニクスに乗ってくるのは、サーバーやメダル、バンダーマシンです。私たちは、ブラスを持ってくるのは、ブラスを持ってくるのは、ブラスを持ってくるのは、ブラスを持ってくるのは、ブラスを持ってくるのは、ブラうを持ってくるのは、ブラスを持ってくるのは、ブラスを持ってくるのは、ブラスを持ってくるのは、ブラスを持ってくる。 Dia akan menyatakan berapa harga beras di, di negeri ini. Maka di Aceh itu akan sama dengan harga beras misalnya di Jakarta, di Ambon, di Irian sana. s e b a mengapa ongkos distribusi itu sudah dimasukkan kepada harga itu beras. Jadi kalau memang mau coba-coba seperti zamannya dulu itu, seperti zamannya penjajah dulu, the big five itu ya boleh bagus itu caranya itu. Tinggal penyamarataan di seluruh harga-harga di negeri ini. Jadi kita Tentu dalam hal ini ya pemerintah harus ikut campur tangan Terima kasih Ya terima kasih Pak Suwadi Saya beralih ke Pak Osman Selamat pagi pagi Silahkan Bapak Ya ini sebenarnya sih bagus ya Buat、hmm. cari penyebab n y a Mungkin menurut saya sih n gak g susah ya、e, Gak susah untuk cari penyebab Di s p a r i t a s h a r g a itu、e, Apa infrastruktur Atau biaya tinggi Pengutipan-pengutipan Itu kan bisa di t a n g s a r w i di b i Caranya enggak benar jangan, jangan menahan gitu d o n Ini akan Membuat rusak ya Rusak suasana kondusif Apalagi sekarang pasar bebas Jadi、e, dengan cara yang elegan、lah. Terima kasih Pak Budi selamat pagi Pagi ya, Saya mau k a s i komentar Pada dasarnya saya setuju Dengan intervensi pemerintah Terhadap Alasan untuk kepentingan rakyat Dalam konteks gula Itu kan itu kebutuhan pokok Jadi sebenarnya Kalau memang pemerintahan SBY Tidak mau dituduh seperti Waktu kampanye Sebagai pemerintahan n e o l i t Pemerintahan yang Terlalu fokus atau terlalu yakin Kepada pasar bebas Maka memang harus intervensi Sekarang kan yang kita rasakan Bahwa pemerintah ini lama-lama Memang lebih kelihatan seperti pasar bebas Industri kecil, UKM dipaksa bertarung dengan Cina misalnya dalam、uh, apa, Free Trade Agreement China-ASEAN. Ini kan nggak benar. Berarti benar dong pemerintahan SDI itu memang pemerintahan neolib. Jadi kalau memang tidak ingin dituduh sebagai pemerintahan neolib, maka pemerintah memang harus ikut campur tangan. p a s t i Ya, terima kasih kembali. Pak Hari, pagi, selamat pagi Bapak, silakan. パブシェルジャーティブルトン、ジュマー、ディサミナリコントロール、パナパー、モンスカランジェ、ディナイエニクルトン、イタハン、ディムシンジャー、ディアンサンジャー、ディカナ、イトウィチャリタウィトゥポニャシア、イトラ、サリコンバグンボーカー、カロマンベラ、イト、ジャンアンプラー、ウォーカー、イトウォーカー、カロマンディベラ、イト、ジャンアンディ、イマラ。 ユーディー、スワマスパゲーム。ユーディー。ああ。パナダサレブヤ、トップダクルアイネカン、コモディティ。ユリカロ、ハルガン、イツパティア、フロトティスガンネコシア、シティアワンや。 バーンボーニー Jadi menurut saya sih segala sesuatu i t u boleh aja dilakukan Tapi jangan sampai mengganggu、e, ketertiban umum gitu loh Jangan mentang-mentang gubernur Gak dapet apa-apa Eh dia ngamuk-ngamuk malah diblokir、ya. Seperti itu banyak sih Pak ya terjadi ya Kita bisa aja curiga ke sana gitu loh Makasih Pak Robes selamat pagi Selamat pagi Silakan Bapak、e, Kalau menurut saya Itu tidak menyelesaikan masalahnya gitu Perbedaan harga yang jauh di konsumen emang solusi yang bagus sih operasi pasar dari pemerintah karena dengan adanya terjadinya pula banyak di pasar maka otomatis harga itu akan turun tetapi dengan adanya pemblokiran justru malah distribusi terhambat barangnya susah jadi otomatis malah naik jadi kalau menyelesaikan m asalah ya lebih bijaksana artinya operasi pasar Lalu yang kedua, misalnya diketahui harga produsen 100 rupiah, kemudian distribusinya 10 rupiah, kemudian pedagang jualnya r 200. Kan tidak menyelesaikan masalah juga, artinya selisih harga itu sudah hak dari penjual. Saya rasa kurang, kurang bagus lah, lebih bagus di operasi pasar a j a jadi barangnya lebih banyak terima kasih ya, terima kasih Pak Robert Pak Gilbert, selamat pagi I, selamat pagi saya t sangat s e tuju dengan p e n o n t o n pertama itu、eh, kenapa gitu mesti di apa ya di g n t e a s t i k a s i i n t e a s t i k a s i itu emang mau m e n a n g mau m e n a n g dari sang gubernur itu ya kan raja disebut juga raja apa ya raja Uh, Raja kecil di dalam <laughs> Bukan m e m e n a n g d i a untuk investigasi seperti itu p o d u k atau namanya kontos,、uh, Antara produsen ke konsumen yang begitu tinggi ya, kan? Itu、ya. bukan h a l bukan artinya Yang penting benar, kata bapak kedua Operasi pasar Yang paling penting Terima kasih. Pak Suryadi, selamat pagi, selamat pagi Silakan merasa dengan ditahannya gula itu, maka harga di pasar juga akan naik lebih lagi nah ini bisa saja kita menduga, gubernur ini ada kerjasama dengan para spekulan gitu yang tujuannya untuk menaikkan harga gula akhirnya rakyat lah yang kena sengsara, terima kasih Pak Sujidio, selamat pagi selamat pagi, ya s i l a k a n、eh, merekam itu ya itu n gak, gak cocok itu, karena apa パクスマニア、パピ、uh. nah、ダラマキリ、ミカクラン、マカ、カプルナ、ミト、タンポカンドカス、カプロナ、パピ、デパタメン、パタガラン、タンプリン、アマナー、ミト、イマナ、ディアポカンドラン、デパタメン、マザジア、ジャミサン、ミンタ。 Uh, izin pada Departemen Perdagangan Industrian, apakah k u d a itu boleh b e r e d a r gitu, kalau ternyata t i l a n g boleh, yaudah, ya n gak g bisa apa-apa gitu, terima kasih Pak Rahmat, selamat siang iya, memang kalau para ternyata g u b e r n u boleh menahan asal memang t u j u a n n y a murni, d e m i itu k e p e n t i n g a n rakyat kalau yang g u b e a n menahan, terus ada ini-ini lagi jest bad ambitious パブリパブリ yang, yang bermain di sana. ya rasanya untuk gula juga ada k て r t e l n y a j u g の ini. jadi s ー t u j u sekali harus dibuka semuanya itu. よかったです。 Sementara kita bisa lihat kenyataan, dulu gultara pada pasaran enam ribu, sampai dia melonjak menjadi sepuluh ribu di atas itu. Sekarang pemerintah, ya, yang kita bicara itu provinsi Jawa Timur, dia berasa enggak kalau masyarakat yang mayoritas makan gula itu lebih menderita ketimbang. パブリックが開かれたら、これを開かれたら、ポジティブで開かれたら、これを開かれたら、これを開かれたら、これを開かれたら、これを開かれたら、これを開かれたら、これを開かれたら、これを開かれたら、これを開かれたら、これを開かれたら、これを開かれたら、これを開かれたら、 Ini kayaknya gubernur kita ini yang di Jawa Timur ini kayaknya punya saham di pabrik gula n i Sehingga gula pada saat naik kok nggak nyanyi gitu. Sementara u s a h a n masyarakat Indonesia mengkonsumsi gula hanya karena gula naik dibiarkan begitu. Begitu saya dari saya. Ya baik, terima kasih Pak Dedy. Pak Hari selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan Pak Hari. Mengomentari Bapak yang barusan tadi berkomentar, Pak, saya nggak paham apa yang masukkan banget, Pak. Iya, baik, terima kasih, Pak Deddy. <tuk> Pak Deddy,、uh, Pak Harif b e r k o m e n t a r untuk Pak Deddy, baik, terima kasih. Halo, Pak Harif, selamat siang. Iya, e l a m a t siang, a s i l a k a n Pak, Silakan, Pak, Pak dengan komentaran. y a nanya dulu sebelum, p o k Itu harganya lebih tinggi di tingkat produsen atau di pasaran? Hmm, Seperti itu, Pak, ya. Mana yang lebih tinggi? Uh, di tingkat Produsen Pak Di tingkat produsen lebih tinggi、hmm. Bagaimana bus Bisa u、uh, s b coba dicek dulu Pak Apakah Harganya lebih tinggi di tingkat Produsen、uh, yeah. Atau di gimana maksudnya Oh iya baik Pak Baik、uh, ada yang ingin disampaikan Pak a r i f、uh, Jadi m e n u r u t saya begini Kalau umumnya kan memang Produsen itu ngambil margin Tidak terlalu besar Sedangkan di distributor itu n g a m b i l、uh, margin agak besaran Nah barangkali yang diinginkan oleh sang u b e r n u r ini Jangan sampai nanti、uh, konsumen akhir itu membayar terlalu mahal Jadi、uh, pedagang perantara lah yang lebih banyak diuntungkan Kalau seperti itu kondisinya Untuk gubernur ben, benar dong dia ingin melindungi masyarakat Jawa Timur kan selama ini juga distributor, distribusi gula ini kan tidak terlalu transparan sepanjang tujuannya seperti itu, dan hasil i n v e s t i g a s i n y a itu、uh, memang nanti untuk kepentingan rakyat banyak, enggak masalah saya kira, cuman jangan terlalu lama itu gula ditahan kan, karena kalau ditahan sementara harga di masyarakat itu sudah cukup tinggi, itu justru masyarakatnya yang menderita kan Dan s e h a l a m a t sore, Pak David. Sore, Pak. Ya, Pak David, s a n Menurut saya, ya karena、uh, kita menganut uh, market s a i n g a n deh, a k Dan m a l ini, menurut saya sudah merupakan hukum pasar ya seperti itu, i t u i t u diman tinggi, ya s e l a u barang. Ini pasti naik d o n kalau d i、eh, m a n d m a k s u d n y a suplainya kurang, s u p l a dan demand. Dan menurut saya kalau sikap seperti itu m e n g a l a h a l s e p i t u menurut saya bukan urgenang dari gubernur. Menurut saya mungkin Menteri Perdagangan lebih terkompresi dalam hal ini. Terima kasih. Ya, Pak Hari siang a sore? Sore. Silahkan. Saya setuju sekali itu karena pengusaha juga sering main-main sih. Dia tahu ini kalau diposongin naik barang harganya Terus aturannya n gak g ada Ya gubernur bikin juga aturan sendiri Supaya tahu rasa itu Yang, yang coba-coba main-main harga d i p a s a r Sama-sama n gak g ada aturan yaudah n gak g apa-apa Biarin aja gubernur juga bikin aturan Ya itu menteri perdagangan apa segala m a c a m Mana bisa dia n、nah, Gak g n gak g bakal lebih ikut campur kayak gitu dia、hmm. Terima kasih Oke、okay. Bapak Andre, masih Om Bu? Silakan, h Pak Andre. Ya, menurut saya sih, baiknya harga g u l a diberi harga standar saja, Bu. Ya, dari produsen ke konsumen, dari produsen, misalnya, k e t a p a n lima ribu, sampai di konsumen, Bu, g a j tiga belas ribu.、Hmm. baiknya dikasih harga standar, pemerintah harus p e m b e r i s a t u h a r g a patokan Jadi, supaya jelas, gitu ya, Jadi, sampai ke konsumen. Yang tinggi kayak sekarang 14-14 Enggak tetap, n g g a k ada yang g a k apa, n g g a k ada standar gitu Apa sih, Bu? Pak Rudy, selamat sore Halo Silahkan Selamat sore, Mbak Ya, silahkan Pak r u d i Kalau menurut pendapat saya Gubernur aja yang jualan gula Jadi jangan suruh pekerja k e k e u j a a itu kan juga cari untung Jadi kalau misalnya diobok-obok ada yang n gak g suka ya suruh dia aja yang jualan mungkin tadi yang komentar yang kedua mungkin dia lebih cocok jadi penjual gula jadi artinya kalau tidak ada aturan jangan temen-temenalah artinya ya kalau misalnya kita lihat di gula itu 100 rupiah kemudian distribusinya 50 rupiah mau jual 200 Kan n gak g ada masalah kan?、Hmm. Justru kalau ditahan-tahan Otomatis malah harganya naik Karena barangnya n gak g ada gitu、hmm. Masih Oke,、okay. t a k Adibio Selamat siang Bu、Silahkan. Ini perlu diketahui ya Bu ya Bahwa harga gula itu naik dua kali lipat Karena India dan Brazil Sebagai negara-negara penghasil gula terbesar dunia Itu menghentikan produksinya Karena banyak terserang hama Jadi Pak Gubernur harus melihat situs ...internet www.usa-today, terus dari klik komoditis, nanti akan kelihatan bahwa harga k u l i a h dunia itu 1,2 US. Ia, Departemen Perindustrian Perdagangan kita mematok maksimum cuma 1 US atau 9,5. Jadi harga gula ini, termasuk juga harga beras dan harga komoditas lainnya, melonjak tinggi. Kenapa melonjak tinggi? Karena permintaan banyak, tapi suplainya kurang. Beberapa negara... パインダた Dengan lahan yang ada di Indonesia tentunya ini adalah peluang juga buat、eh, kementerian sendiri yang mengatur masalah ini untuk paling tidak suasembada Kenapa? Karena kalau sembako saja depends on、uh, supply dari luar negeri itu kan artinya、uh, negara ini terkesan akan membuangkan rakyat Kenapa? Karena kontrol devisa kita bebas satu ya、uh, jadi menurut saya mudah dipermainkan Kedua Kalau、uh, sebagian besar ini mengenai rakyat, maka ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri. Demikian. Oke,、okay, terima kasih Pak Rohadi. Ya,、yeah. uh, kan kita punya yang namanya bulog. Sebetulnya bulog itu harus memainkan peran untuk mencapai k stabilitas i harga. Disitulah fungsi bulog itu sebagai、uh, penyimba harga. h Nah,、okay. ini k e r j a k a n tentang siapa yang berada di bulog. Terima kasih. Oke.、Okay. どうぞ。<Pan> Kita harus b i l i k Pak. Kita sewa jalan masyarakat berubahnya. Terima kasih. Selamat so, sore, Pak Tony. Selamat sore. Ya,、yeah, silahkan. Ya, kalau saya lihat sampai kompas ini tulis, menurut saya itu m e s t i otoritas yang berwenang dari Menteri Perdagangan atau dari manapun. Itulah yang berhak memberikan、uh, jawaban apakah ini benar atau salah sesuai dengan undang-undang yang ada. Kalau benar, ya sudah, oke.、Okay. Tapi kalau salah, kalau langsung ditindak. Karena... Gubernur ataupun siapa itu kadang-kadang melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan、uh, untuk kepentingan rakyat banyak tapi untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau menurut saya kalau gula itu sampai ditahan makin lama makin kosong ya harga makin naik. Cuman tapi kalau memang itu ada satu kesalahan dari pihak pengusahanya ya pengusahanya ditindak. Cuman makanya ini mesti tegaskan bisa dicari benang merahnya ya dilihat oh ini yang salah ini yang salah itu betulin gak benar depak. Kalau n g g a k begitu, n g g a k akan maju negara kita ini. Kalau pemikiran p i n t a r p i n t u t bolak-balik kiri kanan-kiri kanan, nyari yang salah, yang benar, wah kacau itu. Mesti tegas sedikit. Makasih. Oke.、Okay. Ya, Pak Edison, t e r hambung ya, kembali. Silahkan. Edison, selamat sore, Mbak. Ya, s i l a k a n Ya, saya setuju dengan、uh, cara gubernur, dengan catatan. Gubernur seolahnya punya harga benchmarking. Baik melalui pulau Jawa Timur, マオポン・マラウィディ・ナス・プレガンアン。カレナシタウサイア、ヤング・イン・ポッド・ウォー・イン・アデラ・ソモアンヤ・ブ・ウェメン、ジェディ・ジャタ・ジャタ・ハニー、タピ・ディラン・ジャタ・タン・ジュガー、アパビルディラン・タラ・フェナハナン・イン・バラ・ウォー・アー・ウォー・ディラン・ a ル・ギュガン・マカシベイティング・ s ヌノー・モンドル・カン・リリリ、フィ・マカシ。パサリン・マサリサイス・ギュガー・エプロー・ジャタン・グヌ・ル Ini adalah bukti bahwasannya dari Departemen Perdagangan itu mandul、ya. Harapan kita jangan hanya gula Baikkan distribusian s e m bahan i l n b a pokok Baik itu produksi dari lokal Ya itu harusnya seperti itu Jadi harapan kita gubernur-gubernur lain Menarapkan kebijakan ini Supaya harga terkontrol sampai konsumen demikian Ya terima kasih m b a k Bapak Adi, ya, sehat. Ya, harusnya investigasi itu tidak, tidak, tidak perlu disertai dengan pemblokiran. Ya, karena pemblokiran itu nanti barang d i p a s a r malah jadi naik, malah tujuan untuk mau meredam harga, jadi nggak tercapai.、Ya. Jadi investigasi j a l a n saja ya. Sebagaimana seharusnya, tapi harus benar-benar murni,、tuh. jangan d i s disertai maksud-maksud lain.、Tuh. Jadi、e, harusnya... ブロックに入ってます。はい。何が起いてるの何が起きてるの何が起きてるの何が起きてるの Dan juga mereka yang menentukan harga. Karena saya juga banyak sih kenal t e m e n t e m e n saya yang suka m e n d i s t r i b u s i k a n kemana aja gitu. Suka-suka dia. Jadi nanti ini bisa lebih parah kalau udah gula mulai diutik-utik. Bisa terjadi ransum ke daerah-daerah akan mendapat kendala. Terima kasih mbak. Oke,、okay, terima kasih. Pak Hendra. s i l a k a n Pak Hendra. Ya, eh, saya pikir sih yang namanya pasar bebas ya Harusnya sih semuanya dibebasin ya Jangan ada lagi masalah blok Ini Kemudian untuk masalah biaya distribusi Sebenarnya distributor bisa hitung Cuman yang agak sulit adalah masalah di Pungli-punglinya itu loh Bu Nah pungli-pungli atau biaya tidak terduga itu yang Lebih besar daripada biaya resminya Jadi harusnya itu yang ditetipkan r Terima kasih Oke、okay. Bapak Chandra Ya, halo Silahkan Pak Candra、uh, Saya pikir dengan caranya di blokir begitu Stok gula di pasar makin kurang ya Pasti harganya akan naik lagi malah、hmm. Seperti itu aja sih pemikiran saya sih Terima kasih Terima kasih Pak Jim Ya. Silahkan Pak Jim <laughs> Ya kalau menurut saya sih kurang bijaksana ya Kalau seandainya yang dilakukan seperti itu Justru makin lama kalau seperti itu、eh, harga gula akan semakin tinggi dan harusnya sih diambil tindakan tegas ya dari pemerintah kalau s a n p a i gubernur b e r a n i menafkah seperti itu itu aja dari saya. a k h terima kasih, Fariza. Kalau m e n u r u saya itu harga gula itu lihat dulu harga gula. Tantelar mana gula ekor berapa bedanya? Kalau kita gula ekor itu lebih murah. アジアからはありありとりかはあり、ありありあり。